Kali tin cimat punya cerita Dengan judul Bekerja di alam gaib Dali Pacal yang membelah wilayah Kecamatan Tapas hingga Balon. Mempunyai banyak cerita misteri yang bisa diungkap. Kejadian yang menyangkut alam lelembut dengan dunia nyata. Hal itu dialami langsung oleh Dali Johor yang kalah selama 40 hari 40 malam. di Dikraton lelembut tetapi bisa selamat kembali.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 Warga sekitar tidak ada yang berani mengambil, menangkap atau membawa pulang ikan dari pedung pawon. Karena mereka percaya itu adalah kepunyaan yang bau lukso, atau walat diganggu.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 Dalam pandangan Dalijo, lueng itu lain dari biasanya yang setiap hari hanya ketutupan air. Tetapi, ternyata berwujud rumah gedung yang mewah mirip menyerupai kraton. Kiri kanannya juga banyak berjejer bangunan serupa. Dalijo dijemput seorang yang memakai pakaian serva hitam lengkap dengan ikat kepala beringusnya, yaitu tebal sekali.